サワビャビニシャニパノトヨー、サラハニ、フウリ、ジャンパマソ、キタラミャ、マトワ、オレカナイト、スラロ、パシャチ、ミキャン、カロサスワトヤンモタ、カナパティパスウリ、キトロガン、サワビャン、オランジャシンティング、ピキリン、ロビパティパスウリ、サリパティパムタ、カロティパムタ、サブロワクウリナ。 Maka itu timbul itu Oleh karena itu bagaimana peran Minpan Polri、eh, Jaksaan dan sebagainya termasuk Badan-badan pemerintahan lainnya Yang menurutkan mereka Mereka juga terlibat suap o k u l o mati s negaranya penuh suap Makanya investor pada kabur Termasuk orang Indonesia juga kabur n Gak g mau bikin pabrik maupun usaha di negeri Indonesia Makin t e r p u r u k ekonominya Makasih Oke、okay, Pak Osman Iya ini luar biasa ya 1 800% hanya dari sektor properti kan、uh -huh. Itu 30 triliun luar biasa kan Ini hanya dan mungkin investor hitung-hitung u -hitung, d a p e r a n g g a segitu Ini kita kan ujung-ujungnya d i b e b a n k a n ke masyarakat yang beli Jadi high cost economy Ini kan sebenarnya mestinya kan di, kalau nggak dipungut berarti kan kekayaan ada di masyarakat pembeli nah, Ini kan r a t a Ini karena dipungut itu terkonsentrasi pada パリアさん、パリアさん、パリ a t ん、パリアさん、パリアさん、u n アさん、パリアさん、パリアさん、a リアさん、パリ r さん、a リア i ん、パリアさん、パリアさん、パリアさん、パリアさん、パリアさん、パリアさん、パリアさん、パリ a さん、パリアさん、パリアさん、パリ s さ、uh, <laughs> l a リアさん、パリアさん、パリア a ん、パリ a さん、パリアさん、パ a アさん、パリアさん、パリ a さん、パ a アさん、パリア u ん、パリアさん、パリアさん、パリア a ん、a リ a さん、パリアさん、パリアさん、パリア a ん、パリアさん、パリア k ん、パ Ya, jadi ini suatu hal yang luar biasa ya, 30 triliun. Anda tahu kalau 30 triliun bisa dipergunakan TNI membeli pesawat atau tank yang baru, dimana selama ini TNI mengalami kecelakaan karena alutsista yang kita punyai sudah tua ya. Tapi ini uang nggak ada c e n d e r u n g a n n y a begitu. Tapi yang, yang menjadi tragis bagi kita bahwa inilah tebar kinerja pemorotan kepada masyarakat. Rakyat Indonesia Seperti begini, itu harus ditadari Oleh elit-elit kita ya Jangan elit-elit itu Tidak berbuat, tapi kalau dikritik Oleh masyarakat, marah Sehingga kesannya, elit ini Duduk di pemerintahan Itu hanya menikmati fasilitas Lalu menjual BUMN m e n d e b u r k a n obligasi Utang luar negeri nah, Ini yang menjadi apa namanya, bentuk Suatu pengkhianatan terhadap negara gitu. Nah, Kembali lagi, solusinya Untuk yang seperti ini Ada tindakan hukum yang jelas Dan kedua, realitas yang ada Yaitu mendirikan rumah Satu atap, sehingga perizinan Apapun hanya di satu tempat Dan itu ditarget dengan waktu yang Sekian, itu selesai Dan yang namanya dirjen atau apapun Yang katakan kalau rakyat lagi Butuh untuk、uh, Tandatangannya, dirjen seringkali dinas Atau meeting-meeting-meeting t i ada Habisnya, sehingga kadang-kadang パリジンは、パリジンは、パリジンは、パリジンは、パリジンは、パリジンは、パリジンは、パリジンは、パリジンは、パリジは、パリジンは、パリジン ハロあ、サポーティーニー、サポーティーニー、サポーティーニー、サあーティーニー、サポーティーニー、サポーティーニー、サポーティーニー、サポーティーニ e サポーティーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニ カリスの世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の r 界の世界の世界の世界の世界う世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の nanti ujung-ujung mentok ujung-ujung <laughs> mentok juga jadi saya rasa ya kita tinggal tunggu saja ya kalau bisa di seperti Kecina sedemikian hebat bisa maju itu saya rasa hanya mimpi ya ya, ya saya sih pesimis ya kalau yang lain mungkin bisa o pesimis kalau saya pesimis, itu aja makasih ya baik Pak Hakim s i l a k a n s e l a m a t siang ya s i l a k a n p a k Saya、nah, sih katakan bahwa ini Indonesia, ya, itu biasa, i t u biasa, b e i itu biasa. Kalau mau habis, ya tergantung、uh, kepala negara kita, terus semua komponen bangsa ini mau nggak ngabisin. Kalau memang ada yang suka kayak gitu kan, ya gimana, yang harus habis, kalau memang mau m e n y a k a y a k gitu, ya seperti itu gitu, m a k a n i t Iya, baik. Halo, dengan Pak Bimbang. Iya, selamat ya. siang, Pak. Ya, silakan, Pak. Jadi memang betul itu, Pak, perizinan di negara kita ini memakan biaya yang sangat tinggi. Jadi, kalau saya usulkan, di dalam setiap pemerintahan kita yang resmi itu, sebaiknya memang harus ada seperti tanda terima uang supaya bisa diukur berapa lama Kita mengurus perizinan. Masalahnya, di pemerintahan kita yang resmi tidak pernah ada tanda terima uang. Padahal itu sudah resmi-resmi kita bayar uang, gitu, Pak. Terima kasih. Halo, Pak d i d o Selamat sore, Pak. Iya, silakan, Pak. Ini, Pak, menurut saya, ya. Aspeknya yang untuk dibenahi, ya, itu, Pak, ya. Saya, aparatnya itu kita tar dulu, Pak, supaya mereka itu tidak minta-minta uang pada para pengembang. Karena, Pak. Karena dia sudah digaji Kalau gajinya merasa kurang Nanti minta bonus sama pengembang Tapi tidak selalu bonus bisa diberikan Secara besar-besaran seperti yang diminta Kedua yaitu bahwa i z i n n y a itu harus jelas Jangan sampai 48 langkah Kayak main catur aja gitu loh Katakan Departemen Agraria gitu, Yang penting itu Terus kemudian notaris, dengan notaris Kemudian masalah izin bangunan Kemudian masalah k e l a i k a n bangunan Kemudian Paling ya lima langkah lah Jangan terlalu banyak sekali gitu loh Yang mana yang penting aja Lingkungan hidup Kemungkinan dia yang n y e n y a d k a n air tanah Terus masalah lainnya adalah Masalah-masalah berkenaan dengan Tani k e n d a r a a n parkir dan sebagainya Mungkin kalau itu mall dan sebagainya Jadi disitu gak terlalu banyak Sampai 48 macam lah Sehingga pengembangnya pusing Akhirnya pada lari Karena biayanya akan overhead cost Sampai triliunan seperti itu, jadi pemerintah harus menyederhanakan sistem maupun nano, tapi dengan aspek melindungi juga tanah-tanah itu supaya tidak habis dipakai oleh para properti itu yang suka mengambil lahan pertanian untuk menggunakan gedung, -gedung untuk pembangunan gedung-gedung, sehingga akhirnya kita krisis pangan seperti sekarang ini. Pak j o h n selamat sore. Selamat sore. y a silakan Pak j o h n y a kalau enggak seperti itu namanya bukan Indonesia. a n a k a m a n y a Indonesia ya makanya seperti itu Korupsinya a kan sudah sampai ke kelurahan Bahkan sekarang mungkin sudah sampai ke RW korupsinya Memang jago dalam hal korupsi ya Nah kalau gak membenuhnya ya harus dilakukan revolusi Gak ada yang lain Revolusi dan t a n g a n besi Jadi kan Indonesia seperti negara Cina begitu Yang korupsi dibungi aja udah Terima kasih Terima kasih kembali Pak John, Pak Leo Selamat sore シラカンバイジャーズマンイパジャパーバゲトマレケイアンドネシアスダインダギト、プリマカシー。シラカンバイパーレオ。パートニー、シラマツォレイ。シラカンコロナマンドロシアンシー、イトパンスクリングギタテンガリア。パイポソンギタモンキング、カロシャバボーライトパンティナトロイシャシーパンバイネジェリパクシャバボーライアン。 しよし、それ。 Ya kalau saya sih ya、eh, Terutama ya malu pada diri sendiri lah Kalau m n a k a n a k udah gak takut Tuhan Malu pada diri sendiri Kalau malu pada diri sendiri Ya akan beres semua gitu Di segala lini ya j a n g a n pejabat ya Bu Rakyat bawahnya Kalau di Sepong lah terutama Itu kulit-kulit、eh, eh, Angkutannya itu juga kejem Bu Jadi rakyatnya juga sama Pemerintahnya juga sama Nah kembali lagi Kalau kita udah パーリ、ねうんえー Nanti setelah ini Pak Ali ya, mohon bersabar Pak f i r i Halo. Oke,、okay, Pak Ali. Ya, s i l a k a n Oh ya, apa yang harus dilakukan? i n harusnya i n r o s p e k s i diri yang dilakukan. Jadi,、oh, oleh dari yang merasa punya kekuasaan paling tinggi negara ini ya. Karena yang s a n a t penting, masalah... membuat masuk negara ini yang paling kuasa siapa ini model yang paling kuasa yang t e r j a s i diri akan dilakukan kalau nggak mampu ya lemparan d u k a aja jangan d i k a n k a n g i n terus itu untuk puasaan g itu karena ini ketik dari misalnya presiden misalnya k e m u dan i パーリーパーロベット、サマーソレイ。 Ini tujuannya m e r e s kita, jadi dia bilang, "Kamu kasih duit deh, satu juta satu rumah." Jadi kita bangun itu di Tangerang, 500 unit, dia minta 5 juta di laga. Dan ini udah kita lakukan kantor polisi, ya, tapi ternyata di polisi itu nggak bisa diperiksa, karena ada pasal bahwa pejabat negara itu harus dapat izin dari bupati untuk d i p e r i s a Nah ini pasal seperti ini nih. yang harus dicabut jadi setiap pejabat negara itu n gak g perlulah pakai izin atasan untuk dipiksa e r polisi kalau memang sudah terbukti atau ada tanda-tanda ingin memeras kita jadi kalau memang pemerintah ini mau benar-benar bersih peraturan ataupun undang-undang yang melindungi pejabat negara itu harus dilangkan dan juga untuk masa perizinan itu harus jelas misalnya bikin IMB satu bulan Jangan kayak di Depok Satu tahun Itu terjadi juga Terima kasih Selamat sore Pak Erwin s e、uh, l a sore Bu Ya s i l a k a n、uh, Saya mau kasih opini Ini keadaan begini lebih baik Para pengembang itu、uh, Membicarakan di depan media Jadi、uh, Kalau dibicarakan di depan media kan、uh, Semua orang kan dengar Dan ini akan membuat malu Para pejabat-pejabat yang minta uang itu Sehingga kalau s a h begini kan nanti harga rumah kan bisa ditekan, bisa lebih murah, tinggal lebih terjangkau. Nah, jadi saat ini lebih baik semua dilaporkan ke media, kos-kos mana a j a yang merugikan. Jadi、eh, pengembang itu juga harus berani mengembokakan di depan media. Jadi biar pejabatnya pada malu semua. Terima kasih.